Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa nasta'inu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla man yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqurrubu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha Wabata minhuma rijalan kathiran wa nisaa Wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhaladheena amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadeida Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum zunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza Fauzan agama. Fatin asdal hadith kitab Allah, wa khair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushar al umurim udah tahu, wakulah udah tatin bid'ah, wakulah bid'ah tindolala, wakulah dolala tin fi nafar ama bad. Ikhut al iman wa fi al din ya Allah ayakum. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita Terutama nikmat iman dan nikmat islam Nikmat diberikan hidayah berjalan di atas sunnah Nabi SAW nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang sakinah, yang hal itu semua sekali lagi mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali bersuah dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadiri majelis ilmu, melakukan salah satu jihad yang syar'i di dalam agama Islam yaitu menuntut ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat besar Abu Darda ketika beliau mengatakan man ra'al gudu wa waraha ila ilmi laysa bi jihad faqat naqsa aqluh barang siapa yang menganggap barang siapa yang memandang keluarnya seseorang baik di pagi atau sore hari untuk menuntut ilmu bukan termasuk jihad Maka Akalnya sedang Bermasalah Akalnya kurang Karena bagaimana bisa Keluarnya seseorang Untuk menuntut ilmu agama Tidak dikategorikan sebagai Jihad Padahal dengan menuntut ilmu Kita mampu membela agama Islam Dari Noda-noda Kesalahan Noda-noda Kebitahan dan nona-noda Kesyirikan Oleh karena itu jamaaskan Adanya kita di majlis ini Atau kesempatan kita mendengar Kajian ini secara khusus Atau kajian-kajian yang lainnya Itu merupakan sebuah nikmat Yang Allah berikan kepada kita Karena menuntut ilmu adalah sebuah ibadah Yang sangat agung Bahkan ibadahnya orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan khairukum man al Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mengajarinya Jadi orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mengajari Al-Qur'anul Karim Allah katakan sebagai orang-orang terbaik dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwa ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berusaha mensyukurinya semaksimal mungkin, tentu saja dengan cara mengamalkan ilmu yang kita peroleh dan berusaha menda'wakannya semaksimal mungkin. Selanjutnya jemaah sekalian rahimanillahi wa iyyakum. Marilah kita menghanturkan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 dan bentuk mukjizat terakhir adalah Bagaimana Kesempurnaan syariat Islam Yang ada dalam Al-Quranul Karim Bahwa seluruh hukum-hukum Allah Seluruh syariat Allah SWT dalam Al-Quranul Karim Mengandung Maslahat bagi kita Mengandung sisi positif Manfaat Yang akan dirasakan Oleh orang yang mengerjakannya Baik di dunia maupun di di akhirat Oleh karena itu Allah mengatakan Bahawa syariat Islam Adalah sebuah kehidupan Bagi kita di dunia ini maupun di Di akhirat Dan ayatnya sudah saya bacakan dalam surat al anfal Ayat 24 Ya amanustajibu Lillahi walil rasul Iza da'akum Lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman Sambutlah Sambutlah seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Istajibulillahi wa Rasul. Sambutlah seruan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada kalian untuk mengerjakan syarat Islam yang merupakan kehidupan bagi kalian baik di dunia maupun di di akhirat. Dan sekali lagi jemaah sekalian kita saya sudah menjelaskan bahawa yang membutuhkan syariat itu adalah kita. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu si Yogyanya, Seorang Muslim Meyakini masalah ini Tidak ada satupun hukum syar'i Baik yang skala kecil maupun skala besar Kecuali mengandung manfaat Dan masalahat bagi, bagi kita Oleh karena itu jangan berpikir panjang Jangan berpikir panjang Ketika Allah meminta kita mengerjakan sesuatu Jangan berpikir panjang Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kita untuk meninggalkan sesuatu dan sebaliknya syiar kita moto kita ketika Allah memerintahkan kita atau melarang kita adalah sami'na wa ata'na innamakaana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak ada kata tidak ada pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang mukmin oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya mengerjakan syariat Islam liyakum bainahum agar syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ini diamalkan dijadikan sumber hukum di tengah-tengah mereka tidak ada satupun kata yang keluar dari lisan mereka kecuali "sami'na wa ato'na". Dalam surat An-Nur ayat 50 satu. Inilah syiar kita jemaah sekalian. "sami'na wa ato'na". Tidak perlu berpikir panjang lagi. Apalagi solat istiqoroh. Ini tidak tepat. Apakah ketika Allah subhanahu wa taala memerintahkan kita, Rasul memerintahkan kita, moto kita adalah "sami'na wa ato'na". Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillahi wa iyyakum kita butuh pribadi-pribadi seperti Hajar, istri dari Ibrahim alaihi salam. Ketika beliau ditinggal oleh suami tercintanya di padang pasir yang panas dan gersang. Tidak ada air. Tidak ada daun-daun hijau, pepohonan dan seterusnya. Kalau logika sederhana itu sama saja bunuh diri. Namun apa yang dikatakan oleh Hajar jamaah sekalian? Ketika ditinggalkan di tempat seperti itu, yang pada akhirnya adalah sebuah lokasi dari masjidil Haram. Apa kata Hajar? Hajar mengatakan, Allahu amarok bihada, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan saya di sini? Itu saja pertanyaan dari Hajar. Tidak bertanya hikmah, tidak mengerjakan alasannya. Tolong jelaskan kepada saya, kok tega sekali, kok tega banget ya, Mas? Tidak ada kata-kata seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah Allahu amarakabi hadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku di sini? Kata suaminya, kata suami tercinta, sekaligus kholilullah, khalilurrahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan naam, iya, ini adalah perintah Allah subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Hajar jamaah sekalian? Apakah oh saya fikirkan dulu mas ya? Tolong kasih waktu satu kali 24 jam. Pernah Hajar mengatakan demikian? Tidak. Hajar mengatakan idan layudai una. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyanyiakan kita. Allah tidak mungkin memberikan mudarat kepada kita, kalau memang ini perintah Allah, berarti tidak akan ada masalah di hari kemudian Allah tidak mungkin menelantarkan Allah tidak mungkin menyanyiakan kita, kalau ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu, jamaskan rahimah camkan kata-kata ini jadikanlah moto kita kalau Allah yang memerintahkan kalau Allah yang melarang, idhan la yudhayyuna, kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kita Allah tidak akan mungkin meninggalkan kita mati kelaparan. Allah tidak akan mungkin menjauh dari kita. Kalau memang ini adalah perintah Allah subhanahu wa taala. Kalau ketika kaum muslimat, wanita-wanita kita diperintahkan untuk berhijab yang syari, tidak perlu berpikir panjang. Gunakan perkataan hajar ini. Idenlah yuda yuna. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyanyakan kita. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan uang-uang haram, harta-harta haram dan kita berusaha untuk menjauhinya. Jangan berpikir panjang jemaah sekalian. Katakanlah idzan la, la yudhayyi'una. Kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Ini yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin. Keimanan bahwa syariat Islam adalah kebutuhan bagi kita yang mengandung maslahat bagi bagi kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah perintahkan, Allah tidak mungkin menyia kita. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum inilah yang dijelaskan Atau yang dijadikan Keyakinan oleh Hajar Sebagai istri yang salehah Dan hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya hanya satu Dia bahkan tidak bertanya hikmahnya Padahal pertanyaan tersebut halal Jadi jangankan menolak Bertanya hikmahnya saja tidak Namun Hajar hanya mengatakan Allahu amarokabihada Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku di sini? Lalu ketika dia mendapatkan jawaban yang mantap dari suaminya Bahawa ini adalah perintah Allah Dia yakin bahawa perintah Allah mengandung maslahat, Perintah Allah mengandung manfaat Mengandung sisi positif Dan Allah tidak mungkin menghancurkan hamba-hambanya dengan syariatnya dan ini sudah sempat kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat beliau, ketika melihat ada seseorang ibu yang sedang menyusui bertemu dengan anaknya yang beberapa waktu yang lalu hilang dari dekapannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atarauna hazihi tarihatan waladaha finar Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah wanita tersebut seperti ini ibu seperti ini tega melemparkan anaknya ke dalam api. Tentu saja akal sehat manusia akan mengatakan qolub. Para sahabat mengatakan la wahiyataqdir ala an la tatrahabu finnar. Tentu saja tidak ya Rasulullah. Selama ibu ini mampu untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam api neraka. Artinya selama dia bisa menjaga anaknya dalam, dari api neraka atau mohon ma ma ma maaf Selama dia bisa menjaga anaknya dari kobaran api, tidak mungkin dia tinggalkan, apalagi melemparkan anaknya ke dalam kobaran api. Lalu apa kata Nabi saw? Nabi mengambil momentum ini untuk menjelaskan rahmat Allah subhanahu wa taala, untuk menjelaskan sifat Allah subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, لَلَّهُ أَرْحَمُ بِي بَيْدِي مِنْ حَدِّهِ بِوَلَدِهَا Sesungguhnya Allah lebih rahmat, lebih sayang kepada hambanya. Daripada ibu ini kepada Anaknya Oleh karena itu jemaah sekalian Kalau kita yakin ibu kita tidak mungkin tega Menelantarkan kita Ibu kita tidak mungkin tega mencampakkan kita Mengusir kita dari rumah Yakinlah bahwa Allah itu lebih sayang daripa, Daripada ibu-ibu kita Allah pun tidak mungkin tega Memberikan syariat Menerapkan hukum Menjelaskan sunnah nabinya Atau mensyariatkan sunnah nabinya Hanya untuk menyulitkan kita hanya untuk menyengsarakan kita dan hanya untuk membebaskan kita baik di dunia dan di di akhirat. Oleh karena itu, jama'ah syahrahimani lahu iyyakum. Camkanlah baik-baik bahwa hukum syariat, sunnah Nabi saw adalah maslahat dan sebaliknya adalah mudarat. Jadi syariat Islam, hukum Allah, sunnah Nabi saw itu adalah maslahat, itu adalah manfaat dan sebaliknya adalah mudarat. Oleh karena itu jauh sekalian Orang yang tidak mau Melaksanakan syarat Islam Mulai dari pribadinya sendiri Keluarganya sendiri dan seterusnya Dia hanya Akan memudaratkan dirinya Pribadi Dan sekali lagi yang membutuhkan syariat itu Kita bukan Allah SWT Dan saya sudah bawakan dalil Dalam firman Allah SWT Ayat 56 ketika Allah menjelaskan Tujuan penciptaan kita Allah berfirman Makhalaktul jinna wal insa illa liya'budun tidalah ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayudhimun aku tidak butuh rezeki dari manusia dan jin aku tidak butuh rezeki dari mereka dan aku juga tidak meminta dan tidak butuh mereka memberikan makan kepada kepadamu Allah Allah menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allaha Huwa Razaqul Khuatil dan sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha pemberi rizki dan Zat yang maha kuat dan memiliki kekokohan. Ini menunjukkan Jami' sekalian shariahillah Wa Iyaqum bahwa syariat Islam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebutuhan kita sebagai umatnya. Jadi camkan baik-baik. Baik kita tahu tidak tahu hikmahnya atau tahu hikmahnya, yakinlah bahawa syariat ini adalah maslahat. Ini penting ya mas kalian. Jadi sekali lagi, kalau mendapatkan sunnah Nabi saw dari dalil yang sahih, dari dalil yang valid, maka jangan berpikir panjang. Yakinlah bahawa ini adalah maslahat. Ini adalah manfaat. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, walaupun kita tak, tidak tahu maslahat di balik syariat tersebut. Karena bukan syarat beramal mengetahui seluruh hikmah Bukan syarat beramal mengetahui seluruh uh, hikmah yang ada dalam hal tersebut Dan saya ingin mengingatkan sedikit Bahwa Akidah al Wal-Jamaah mengatakan Bahwa seluruh syariat Islam mengandung hikmah Mengandung hikmah Ini yang membedakan al dengan misalnya Mu'tazilah al dengan Ash'ariyah al dengan Zohiriyah Taduhiri dalam masalah ini Atau madat tekstual. Allah sunnah meyakini bahawa seluruh syarat Islam Seluruh sunnah Nabi ada hikmah Namun tidak setiap hikmah kita ketahui Tidak setiap hikmah kita ketahui Tapi pasti ada Pasti ada maslahatnya, Pasti ada hikmahnya Namun sekali lagi akal kita terbatas Dan tidak setiap hikmah Allah informasikan kepada kita Adahi syariat yang hikmahnya sangat jelas, ada yang tidak. Contoh yang sangat jelas, misalnya khomar. Pengharaman khomar adalah untuk menjaga akal sehat. Oleh karena itu Nabi bersabda, kulumus kirim khomurun, wakulum khomrin haramun. Setiap zat yang bisa memabukkan, merusak akal sehat, maka itu adalah khomar dan setiap khomar hukumnya haram. Namun juga ada syariat yang hikmahnya Tidak kita ketahui Maslahatnya tidak kita ketahui Apa contohnya aja sekalian? Apa contoh Syariat Yang hikmahnya itu kita tidak ketahui Contohnya adalah Hal-hal yang berkaitan Tentang sholat lima waktu Yang paling mudah lah Kenapa misalnya setiap rokaat Sujudnya harus dua, rukuknya satu Kenapa gak kita balik aja Rukuknya dua, sujudnya satu kan demikian, ada yang bisa jawab Hah? Antum jadi profesor syariah pun insya Allah gak bisa jawab pertanyaan ini dan memang gak bakalan ada jawabannya dapet kumlat gitu atau sumah kumlat tidak akan mendapatkan jawabannya kenapa puasa di bulan Ramadan startnya itu ketika subuh kenapa gak jam 6 pagi saja, kan lebih nyaman tuh biasa kita sarapan orang Jakarta kan jam setengah 6 lebih cocok misalnya kondisinya Misalnya dan selesainya asar Kenapa sholat luhur empat rokaat? Kenapa nggak tiga rokaat atau tiga setengah misalnya? Ini adalah syariat-syariat yang tidak dijelaskan hikmahnya. Ini menunjukkan sekali lagi syariat Islam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dijelaskan hikmahnya dan ada yang tidak dijelaskan hikmahnya. Bisa dipahami? Paham ya? Loh, kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak membeberkan saja seluruh hikmah yang terkandung dalam setiap ibadah. Nah, Allah tidak menginformasikan seluruh hikmah yang ada dalam sebuah ibadah atau yang ada dalam beberapa ibadah itu mengandung hikmah juga. Wah, kok ribet banget sih hikmah lagi hikmah lagi. Jadi ketidaktahuan kita terhadap hikmah suatu ibadah atau seluruh hikmah dalam sebuah ibadah. Itu mengandung hikmah. Salah satunya adalah dijelaskan para ulama untuk menguji kepatuhan kita sebagai seorang hamba, untuk menguji ketaatan kita sebagai seorang hamba, untuk menguji moto kita, sami'na wa ta'na dalam surat an Nur tadi. Kita sami'na wa ta'na tidak kepada Allah subhanahu wa taala. Untuk menguji loyalitas kita dengan Allah kepada Allah subhanahu wa taala. Apakah kita masih mau taat Untuk mengerjakan sebuah syariat Walaupun kita tidak tahu Hikmahnya Bisa dipahami pak Saya akan memberikan analogi sederhana Contoh sederhana Contohnya misalnya Bapak-bapak ibu-ibu punya dua pembantu Punya dua pembantu Ya. Terus Kedua orang ini Diberikan kita beri tugas yang sama Suruh belanja Ke pasar Atau di pasar Dan kita memberikan list Barang belanjaan yang cukup banyak Ada daging, ada bawang, ada cabai Ada ayam dan seterusnya Ketumbar dan lain sebagainya Dan kita katakan Kita suruhnya jam 1 siang Kita katakan Kalau bisa pulang jam 3 Jam 3 sudah sampai rumah dan kita berikan list belanja yang cukup banyak Kalau dia tidak cekatan Kalau dia tidak cepat dalam berbelanja Dia tidak akan bisa sampai rumah jam 3 Jadi pembantunya ada berapa pak? Ada dua Yang satu Antum bila kita bicara dengan dia Jadi kita bicara dengan yang pertama Kita bicara begini kalau kamu bisa sampai rumah jam 3 Dengan Membeli seluruh list belanjaan Maka Akan ada bonus 500 ribu Akan ada bonus 500 ribu Yang satu lagi Antum tidak kasih Janji apa-apa pokoknya belanja jam 3 kalau bisa sudah sampai rumah jadi yang satu antum berikan janji yang satu antum tidak berikan janji, tapi antum sudah berniat, kalau mereka berdua bisa sampai jam 3, antum akan kasih 500 ribu, tapi yang satu tidak antum beritahu 500 ribu tersebut, yang satu antum beri tahu. akhirnya berangkatlah mereka jadi startlah mereka dari rumah berbelanja di pasar Pulang ke rumah jam 3 Sama-sama on time Yang pertama on time Yang kedua On time Datang tepat jam 3 Sore Dan bahan uh, belanja, list belanja Daftar belanja yang Antum serahkan Terbeli semuanya Saya ingin bertanya Kepada bapak-bapak ibu-ibu Menurut pandangan Antum, mana yang lebih loyal Terhadap Antum, yang pertama apa yang kedua yang kedua logika sederhana mengatakan yang lebih loyal kepada kita yang kedua kenapa? karena dia bisa on time walaupun tidak mengetahui janji yang akan kita berikan kepada kepada dia dia melakukan memang murni karena tanggung jawab dia sebagai pembantu murni karena loyalitas dia kepada majikannya bukan karena iming-iming janji bukan karena iming-iming bonus sedangkan yang pertama sudah ada 500 ribu di benaknya kan begitu sudah ada 500 ribu di di benaknya oleh karena itu jemaat sekalian salah satu sebab mengapa hikmah tidak dibeberkan, tidak diinformasikan secara lengkap atau bahkan ada syariat yang tidak diketahui hikmahnya ini untuk menguji loyalitas kita kepada Allah subhanahu taala untuk menguji kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa taala sebagaimana contoh tadi yang pertama kita beritahu hikmahnya, yang kedua kita tidak beritahu hikmahnya. Kalau dia bisa pulang dengan tepat waktu, dan kita sepakat bahwa yang lebih loyal kepada sang majikan kepada kita adalah pembantu yang kedua. Oleh karena itu sekali lagi jamas ah, karena rahimani lillahi marilah kita pahami masalah ini. Jangan kita suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita mudah-mudahan meninggalkan syariat Islam, karena sekali lagi yang rugi ketika kita meninggalkan syariat Islam adalah diri kita sendiri. Diri kita uh, sendiri. Ini yang ingin saya uh, tegaskan. Oleh karena itu kesimpulannya bentuk mukjizat terakhir adalah bahwa seluruh syariat, seluruh hukum yang ada dalam Al-Qur'anul Karim itu mengandung maslahat, mengandung hikmah Mengandung manfaat bagi yang menjalankannya, dan ini tidak mungkin terdapat dalam buku-buku lain atau kitab-kitab lain, kecuali Kitab Allah Subhanahu Wataala dan tidak bisa ditandingi oleh buah karya seorang manusia. Bisa dipahami, Pak? Dengan demikian kita uh, selesai membahas tentang uh, bentuk-bentuk mukjizat secara secara ringkas. Bentuk-bentuk mukjizat secara, secara ringkas. Poin berikutnya, jamiaskan Rahimahillah wa Ayyakum. Al-Hafidh Ibn Kafir dalam tafsirnya menjelaskan bahawa Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Qur'anul Karim. Jadi poin berikutnya adalah bahwa Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat terbesar yang diberikan Allah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa dilihat di dalam ee uh, Tafsir Ibnu atau Al-Misbahul Munir. Dan Al-Imam Ibnu membawakan sebuah dalil hadis yang sahih yang dari Imam Bukhari dan dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa qat'iya minal ayati, ma aamana 'ala mitlihil bashar." Wa inna ma ladhi alladhi utituhu wahyan auha Allahu ilayya fa arju an akuna aktharuhum tabi'an yaumil qiyamah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada satupun nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah memberikan mukjizat kepada dia Allah memberikan tanda kebenaran kenabiannya kepada dia yang dengan mukjizat ini akan berimanlah manusia kepada nabi tersebut. Akan berimanlah manusia kepada apa yang dibawa oleh nabi tersebut. Wa inna makanal ladhi uti tuh wahyan auhaulahu ileya. Dan adapun aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku diberikan sebuah mukjizat terbesar. Yaitu aku diberikan wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Faarjuan aku naak tarohum tabi'an yaumal kiamat. Dan dengan mukjizat ini aku berharap agar Allah agar aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Jadi sekali lagi nabi mengatakan bahwa tidaklah ada satupun nabi dari nabi-nabi Allah kecuali Allah memberikan tanda-tanda kenabiannya. Allah memberikan mukjizat kepadanya dan dengan mukjizat ini berimanlah manusia yang didakwahi oleh nabi-nabi tersebut. Sedangkan aku, sesungguhnya aku innamaka analladzi utitu wahyan dan aku diberikan mukjizat yaitu sebuah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku Dan dengannya aku berharap Aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Ini adalah hadis yang dibawa oleh al Imam al Hafil Ibn Katsir dalam tafsirnya dan bisa dilihat dalam al Misbahul atau al Misbahil Munir. Dan al Imam Ibn Katsir menjelaskan bahwa makna Innama wa innama kanalladitu itu wahyan auhaulahu ileya dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku ini maksudnya adalah yang diberikan oleh Allah kepadaku jadi maksud hal ini adalah atau maksud redaksi ini adalah mujizat terbesar yang Allah berikan kepada diriku. Jadi yang dimaksudkan mukjizat dalam redaksi ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepadaku dan Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Dan ulama menjelaskan mukjizat itu adalah Al-Qur'an. Mukjizat itu adalah Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu banyak ulama mengatakan kitab-kitab suci Nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu bukan mukjizat, Berbeda dengan Al-Quran. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan bukan satu-satunya mukjizat. Dan bukan satu-satunya mukjizat. Karena kita tahu bersama bahwa mu'jizat itu, Nabi SAW itu itu banyak Contohnya misalnya keluarnya air dari Jari-jari beliau Sallallahu alaihi wasallam Tidak habisnya susu yang telah diminum oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan seterusnya Namun yang terbesar adalah Al-Quran Jadi maksud redaksi ini Kalau dalam bahasa Arab Ini namanya pakai innama Innama Fungsi innama secara umum adalah untuk menghususkan, menghususkan. Namun dalam redaksi hadis ini fungsinya bukan menghususkan. Artinya bukan satu-satunya wahyu. Namun ini untuk menekankan wahyu yang ada dalam redaksi ini. Jadi innama dalam hadis ini berfungsi untuk menekankan, menegaskan pentingnya redaksi yang sedang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya wahyu terbesar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama menjelaskan redaksi seperti ini ada atau ada hadis yang lain yang mirip dengan redaksi seperti ini. Contohnya misalnya ketika Nabi mengatakan al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya bukan satu-satunya rukun haji itu wukuf di Arafah, namun termasuk rukun terpenting dalam manasik haji adalah wukuf di di Arafah, karena kalau orang hanya mengadakan wukuf saja, dia tidak tawaf, dia tidak sa'i maka dia tidak bisa dikatakan orang yang telah menunaikan ibadah haji intinya jaman sekalian, memang ini pembahasan bahasa Arab, oleh karena itu saya tidak uh, terlalu panjang menjelaskannya intinya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa mu'jizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah Al-Quran Nul kari, itu intinya. Iya. Poin berikutnya, jamaah sekalian, Rahimanillah wa iakum. Allah berfirman, fa'ilam ta'falu dalam ayat ke 24. Fa'ilam ta'falu, walantafalu, fatqul nara' alati wakuduhal nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Dan kalau kalian tidak bisa membuat yang seperti Al Quran. Dan memang kalian tidak akan Mungkin bisa membuatnya Fattakunnar Maka Takutlah kepada api neraka Jagalah diri-diri Kalian dari api neraka Yang Waku duhan nas wal hijara Yang bahan bakarnya Bersumber dari Manusia dan Batu Manusia dan Batu-batu uiddat lil kafirin dan neraka tersebut dipersiapkan atau sudah disediakan oleh Allah SWT untuk mengadap orang-orang kafir ya. poin berikutnya adalah apa makna hajar apa makna batu dalam ayat ini kesimpulan singkatnya jamaah sekalian rahimanillah wa'iyakum makna batu dalam ayat ini ulama menjelaskan atau ada dua makna yang dijelaskan oleh para ulama ketika mereka membahas apa yang dimaksud dengan dengan batu yang pertama adalah batu alkibrit alkibrit itu adalah batu pemantik api yang sangat besar Sebenarnya Allah mengatakan yang terbuat dari belerang Yang berwarna hitam Dan sangat panasnya luar biasa Panasnya sangat luar biasa Jadi panasnya luar biasa sangat kuat Berwarna hitam Mudah menyala, mudah terbakar Baunya itu tidak enak Dan berasap Hitam pekat dan seterusnya Atau yang biasa dikenal atau yang dinamakan Al-Kibrit Ini adalah makna batu yang Pertama Jadi batu yang Pemantik api Ulama mengatakan lengket Mudah terbakar Menimbulkan asap e, Berwarna hitam dan menimbulkan asap hitam Baunya tidak menyenangkan Bahkan tidak enak dan panasnya itu sangat luar biasa. Jadi itu adalah salah satu bahan bakar di api neraka. Makna yang kedua, yang dimaksud batu di sini adalah batu-batu patung-patung dan berhala-berhala orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jadi patu yang mereka buat. Dan yang mereka jadikan berhala Yang mereka jadikan media Sebagai perantara Fasilitator Jembatan antara mereka dengan Allah Itu dimasukkan ke dalam api neraka Dan termasuk Termasuk bahan baku Atau bahan bakar dari api neraka Dan makna ini Diambil dari ayat yang lain Jadi makna yang kedua ini Diambil dari ayat yang lain yaitu surat Al-Anbiya ayat 98 ketika Allah berfirman innakum wama ta'buduna min duni illahi hasabu jahannam antum laha waridun jadi innakum wama ta'buduna min duni illahi hasabu jahannam kalian sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi apa-apa yang kalian sembah Dari benda-benda mati Dari patung dan seterusnya Berhala Dan seterusnya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu menjadi Hasobu jahannam Hasob itu adalah Umpan Jadi sesungguhnya kalian Dan Seluruh benda mati yang kalian Sembah, yang kalian ibadahi yang kalian jadikan jembatan antara kalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada semuanya akan menjadi umpannya neraka jahanam. Akan semuanya akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Antum lahwari dun dan kalian akan masuk dan disiksa di api neraka. Dari surat al-anbiyat 98 ini ulama menjelaskan makna batu. Dari surat Al-Baqarah 24 adalah Batu-batu berhala patung-patung orang-orang kafir dan musyrik Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya Sesungguhnya kalian dan seluruh benda mati yang kalian sembah Berhala yang kalian sembah Semuanya akan menjadi umpan neraka jahanam, Semuanya akan masuk ke dalam api neraka Dan kalian pasti akan masuk ke dalam neraka tersebut jadi yang dimaksud batu adalah Batu-batu patung Dan berhalanya orang-orang Kafir dan musyrik Mungkin ada yang mengatakan Tapi kan Batu itu tidak salah Batu itu tidak berdosa ketika mereka Diolah, dibentuk menjadi sebuah berhala Kita katakan bahwa Ulama menjelaskan Bahwa dimasukkannya batu-batu berhala-berhala mereka dan patung-patung mereka ke dalam api neraka jahannam adalah untuk menghinakan orang-orang tersebut, orang-orang musyrik dan orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut orang-orang yang menyembah mereka orang-orang yang beribadah kepada mereka orang-orang yang menjadikan mereka sebagai mediator sebagai jembatan antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya adalah untuk menghinakan orang-orang tersebut Allah menampakkan pada hari kiamat nanti bahwa ternyata berhala-berhala kalian patung-patung kalian seluruh benda mati yang kalian ibadahi dan kalian jadikan jembatan antara kalian dengan Allah itu tidak ada gunanya sama sekali bahkan mereka pun ikut menjadi bahan bakar neraka tidak ada gunanya sama sekali dan secara psikologi secara kejiwaan itu sangat menyakitkan orang-orang musyrik. Jadi Allah ingin menghinakan dan menyakiti kejiwaan mereka karena mereka telah lancang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada saat di dunia. Allah ingin memperlihatkan bahwa ternyata yang dielu-elukan selama ini, yang diagung-agungkan selama ini, yang diibadahi selama ini itu ternyata di hari kiamat tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan sebaliknya, mereka pun ikut dipanggang dan dibakar di api neraka. Dan batu itu benda mati. Dia tidak akan merasa sakitnya. Namun tujuannya adalah untuk menghinakan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Karena secara psikologi orang akan terpukul ketika sesuatu yang diagungkannya itu terkapar di hadapannya. Terkapar di hadapannya itu sangat terpukul jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum ada orang misalnya mengidolakan seorang petinju kelas berat luar biasa tiba-tiba ketika dia nonton pertandingan tinjunya itu petinjunya itu langsung KO di ronde pertama kira-kira yang ikut merasa terpukul sebatas petinju tersebut apa ikut e, termasuk penontonnya termasuk penontonnya termasuk pendukung fanatiknya Kok bisa sih orang yang selama ini saya idolakan Juara kelas berat Terhempas, jatuh K.O. pingsan lagi di ronde Pertama itu sangat terpukul Itu baru hobi saja sama sekalian Orang yang suka nonton bola deh Ketika kesebelasannya kalah 10-0 Gimana perasaannya? Itu bisa stres loh Iya Kesebelasannya kalah 10-0 Padahal sebelum pertandingan Dia sangat optimis Bahwa kesebelasannya akan mengalahkan atau klub kesayangannya akan mengalahkan Lawannya, ternyata dibantai 10-0 Bahkan ada kenyataan Sampai bunuh diri, iya gak? Iya, karena Sangat jatuh mentalnya Kok bisa Kesebelasan yang saya dukung selama ini Itu dikalahkan Dipermalukan 10-0 Nah kalau itu hobi sekalian, Bagaimana yang sifatnya Keyakinan Seseorang sangat yakin bahwa patung ini Bisa memberikan manfaat kepada saya Tiba-tiba pada hari kiamat nanti Dia dan patungnya ikut dibakar Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu sangat Menyakitkan baik fisik Maupun batin dan jiwa orang tersebut Bisa dipahami? Iya Dan sekali lagi, Anda tidak menganjurkan Atau menonton bola ya Ini cuman memudahkan pemahaman Dalam masalah ini Memudahkan pemahaman masalah ini kalau misalnya yang masih sebatas hobi saja sangat menyakitkan. Ketika kita melihat kebanggaan kita jatuh. Kebanggaan kita kalah di hadapan kita. Apalagi yang sudah mencapai sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan dunia dan di akhirat. Tiba-tiba dibakar bersama dirinya di api neraka. Itu sangat menyedihkan. Sangat menghancurkan hati orang-orang kafir dan orang-orang. Musri. Ya, jamaah sekali Rahimahilahohalakum. Jadi kesimpulannya, makna batu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kibrit, maksudnya batu besar dengan uh, perincian yang sudah saya jelaskan. Dan yang kedua, batu itu maksudnya batu yang merupakan bahan bahan baku dari patung-patung dan berhala-berhala yang diibadahi disembah Dan dijadikan Mediator Oleh orang-orang kafir dan kurish Ketika mereka e, Beribadah dan Menyembah Dan saya jelaskan sekali lagi Fungsi Allah melakukan hal tersebut Makna yang kedua tadi Itu untuk menghinakan Orang-orang kafir dan orang-orang Musyrik ketika Benda yang diagungkannya Benda yang diakininya bisa memberikan manfaat kepada dirinya Ternyata tidak bisa melakukan apa-apa di hari kiamat Ternyata dibakar Bahkan menjadi bahan bakar api neraka pada hari kiamat Dan saya katakan tadi itu sangat menyakitkan psikologi kejiwaan seseorang Ketika dia melihat sesuatu yang diagung-agungkannya Sesuatu yang dikaguminya sesuatu yang diyakini bisa memberikan manfaat kepada dirinya dan bisa menolak mudarat yang akan menimpanya ternyata uh, hanya kamu belaka, hanya fata morgana belaka dan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak aku luqouli hadza wa astaghfiru lakum wa li sairil muslimin